apa oh ya yang di depan eh di depannya yang di belakang duduk buat ibu-ibu tama sakit ngomong di tak oke terus sama jawab apa ngomong non hidup pedra alhamdulillah hidup semua